ラストマスラビブルサマピンパンガスボラウザシシャボワツマ Okay. bagus sudah saya hadirkan s e b e n a r a buat semuanya aja yang hadir di sini ya、betul. semoga indah pada waktunya apapun yang kita hadapi kali ini sekarang dan kemarin pasti ada hikmahnya gitu ya intinya betul, ya? dalam hidup tidak ada yang、uh, bahagia terus pasti ada、uh, sedihnya tapi、nah. insyaallah kalau kita berbuat baik indah pada waktunya t e t u l ya betul s e k a s i h